12.30 Waktu Indonesia Barat saatnya berita siap Hai Assalamualaikum seder alun berita siang edisi hari ini Kamis 23 Juni 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Kamal Pentagon pindahkan pengawal pribadi Osama Miladen Serangan udara di Rokkah, 18 orang tewas Australia hadang kapal pencari suaka Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim news Rambi FM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 Shadaralun, Pentagon hari ini mengumumkan pemindahan narapidana di penjara Guantanamo, Abdelmalik Ahmed Abdul Abdelwahab Al-Rahabi ke Montenegro. Dengan pemindahan ini, maka populasi penjara militer kontroversial itu menjadi 79 orang. Kompas.com melansir, Pemerintah Amerika Serikat bersyukur dengan kesediaan pemerintah Montenegro untuk menunjukkan bantuan kemanusiaannya dalam bentuk kesediaan mendukung Amerika Serikat dalam upaya menutup penjara Guantanamo. Beberapa tahun lalu, para pejabat di Amerika Serikat menyebutkan Al-Rahabi adalah pengawal pribadi pemimpin Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Dia ditangkap oleh pasukan Pakistan pada 15 Desember 2001 saat mencoba melintasi perbatasan Afghanistan pakistan di dekat para Cinar. Al-Rahabi ditangkap bersama dengan 31 teroris Al-Qaeda lainnya. Shadalun, setidaknya 18 warga sipil terbunuh dalam serangan udara di markas besar kelompok milisi ISIS di kota Rakkah, Surya. Puluhan orang juga terluka dalam serangan pada selasa tersebut menurut lembaga pemantauan HAM, Surya. Belum diketahui siapa yang melancarkan serangan itu kendati sebuah kelompok menunjuk pesawat tempur Rusia sebagai pelakunya. BBC Indonesia melansir, Terjadi serangan udara lanjutan di Rakkah kemarin, tapi kali ini dilaporkan dilakukan oleh koalisi Amerika Serikat. Belum ada laporan korban jatuh dari serangan ini, yang antara lain mengenai juga gedung pemerintah kota. Lembaga pemantau HAM Suriah melaporkan serangan udara di Rokkah pada selasa ini menargetkan beberapa daerah di kota yang dikuasai ISIS sejak awal 2014. <tuh> Shadaralun, Australia menghentikan 28 perahu dalam tiga tahun terakhir untuk mencegah para pencari suaka mencapai wilayah pantai mereka. Pemerintah koalisi konservatif yang berkuasa mengeluarkan jumlah operasi militer di laut yang dilakukannya sementara kampanye pemilihan umum diadakan di negara itu. BBC Indonesia melansir. Permulaan bulan ini, sebuah perahu yang membawa 21 orang dari Vietnam dihalau dari Australia. Demikian dikatakan Menteri Perlindungan Perbatasan Australia, Peter Dutton. Permintaan suaka para pengungsi ditolak setelah dilakukan pemeriksaan di laut. Perlakuan terhadap pencari suaka adalah masalah peka di Australia yang dijadwalkan akan melaksanakan pemilihan umum nasional di bulan Juli. Jumlah penjari swaka yang datang ke Australia lewat laut turun tajam karena kebijakan ketat negara itu, seperti pemrosesan di luar wilayah darat dan penarikan kapal keluar dari wilayah Australia. Shira alun, maskapai penerbangan yang bermarkas di Hongkong, Katai Pasifik, mengumumkan larangan pengiripan sirip ikan hiu yang merupakan makanan penting warga Cina. Katai adalah salah satu maskapai penerbangan pembawa barang terbesar di dunia dan keputusan ini diperkirakan akan membawa pengaruh besar terhadap perdagangan sirip hiu. BBC Indonesia melansir. Sebelumnya maskapai tersebut menyatakan hanya akan membawa sirip hiu dari sumber berkesinambungan. Perubahan kebijakan terjadi setelah sejumlah kelompok lingkungan di Hongkong melakukan kampanye menentang Katai Pasifik. Parapakian mendesak perusahaan itu untuk bergabung dengan 30 maskapai dan perusahaan pengapalan lainnya dalam melarang pengiriman sirip hiu sebagai bagian dari usaha menyelamatkan populasi hiu yang terancam di dunia. Meskipun tidak ada rasanya, sirip hiu dianggap sebagai unsur penting sup dan seringkali dipandang sebagai simbol status. Makanan ini seringkali dihidangkan pada makan malam pernikahan Cina. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Shadar Alun, perusahaan raksasa hiburan Disney menuntut tiga perusahaan pembuat film Cina di pengadilan Shanghai atas tuduhan meniru beberapa bagian dari film populer Disney berjudul Cars. BBC Indonesia melansir, Perusahaan yang bermarkas di California, Amerika Serikat tersebut menyatakan sejumlah bagian dari film Cina, The Autobots yang beredar tahun lalu sangat mirip dengan kenderaan yang muncul dalam Cars film animasi Disney keluaran tahun 2006. Pertikaian ini terkait dengan pelanggaran hak cipta dan persaingan tidak adil, demikian isi pengumuman di situs pengadilan rakyat daerah baru Pudong, Shanghai. Sutradara film Cina telah menyangkal kesamaan tersebut. Disney memiliki bisnis dengan nilai yang cukup signifikan di Cina Daratan dan minggu lalu. Perusahaan tersebut membuka taman hiburan senilai 5,5 miliar USD atau sekitar 73 triliun rupiah di Shanghai. Seneralon, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, Aradila Cesar menyatakan KPK harus mempertegas ponis hukuman bagi para pelaku korupsi per hutan yang selama ini dinilai masih belum maksimal. CNN Indonesia melansir. Menurut Aradila, dalam kurun waktu tahun 2003-2016 terdapat 12 perkara korupsi dengan jumlah 35 pelaku pada sektor kehutanan yang telah atau sedang ditangani oleh KPK. Dari 35 pelaku, 34 orang telah divonis dan 1 orang masih berstatus tersangka. Namun hanya dua terdakwa saja yang berhasil dijatuhkan vonis berat dengan masa kurungan lebih dari 10 tahun penjara. Aradila menyatakan vonis hukuman bagi para pelaku ini sayangnya masih belum sesuai dengan kerugian negara yang jauh lebih besar dari vonis hukuman yang dijatuhkan. Kerugian negara akibat korupsi kehutanan di Tenggarai mencapai 2,2 triliun rupiah dengan nilai suap sekitar 17.000 US USD atau 8,6 miliar rupiah. Jenderal on PT Garuda Indonesia Tbk memastikan penerbangannya selama masa mudik Lebaran dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta tidak akan terganggu oleh penundaan pengoperasian Terminal 3 Ultimate. CNN Indonesia melansir, Direktur Utama Garuda Indonesia Arif Wibowo menyatakan perseroan masih menunggu kesiapan terminal baru milik PT Angkasa Pura 2 itu untuk mengalihkan armada dan memaksimalkan pelayanannya. Sebelumnya PT Angkasa Pura 2 menargetkan terminal berstandar internasional itu beroperasi pada 20 Juni 2016. Namun karena alasan keselamatan penumpang, Kementerian Perhubungan belum mengeluarkan izin operasional sampai masalah teknis di lapangan teratasi. Dari Newsroom Tanjung Permai, sekian berita siang Kamis 23 Juni 2016.